Mitra bisnis Kompas menulis, rancangan Undang-Undang Ormas salah kaprah karena RUU tersebut malah akan membatasi kegiatan berorganisasi yang seharusnya didukung. Solusi untuk Ormas Anarkis semestinya adalah penindakan hukum yang tegas, bukan pembatasan kegiatan berserikat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Bu Ruchah, apa komentar Anda soal ini? Kalau kita bicara soal hak berserikat, hak berorganisasi, itu diatur dalam konstitusi kita ya. Sebenarnya seluruh warga negara termasuk kalau kita bicara undang-undang HAM gitu ya, seluruh warga negara punya hak untuk bersosial, berorganisasi, berserikat. Kalau kemudian tiba-tiba ada rancangan undang-undang terkait dengan formasan yang membatasi warganya untuk berserikat, ini artinya tidak selaras dengan konstitusi. Kalau terkait dengan soal ini ada ormas yang anarkis. Ini artinya kan bagaimana tindakan dari pemimpin negara atau dari pemerintah untuk melakukan tindakan yang semestinya dilakukan. Ketika ada kelompok gitu ya atau kelembagaan ormas yang bersifat anarkis ini yang tidak bisa ditoleransi. Bisakah ormas anarkis itu ditindak atau dibubarkan Bu oleh pemerintah? Saya pikir kalau tidak sesuai lagi dengan aturan main di dalam negeri ini yang bisa mengganggu organisasi lain atau masyarakat lain ya bisa ditindak dengan tegas, bisa dibubarkan. Kalau dia tidak menjalani aturan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Karena siapapun untuk mas artinya kan saling menjaga, saling menghormati, bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di negeri ini. Terorganisasinya adalah hak, tapi ketika ormas tertentu yang sudah melakukan tindakan yang kasar, sudah melakukan tindakan yang menyakiti pihak lain, ya pemerintah harus melakukan tindakan tegas pada ormas tertentu itu. Tapi kenapa pemerintah seolah tidak tegas dalam menindak ormas anarkis, Bu? Nah ini semestinya tidak bisa dilakukan begitu saja oleh pemerintah Pemerintah yang tidak tegas itu ya harus melakukan tindakan yang tegas Artinya kan ketika ada Ormas yang sudah menyalai kode etiknya Sudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain Ya pemerintah harus bersikap tegas Nah terkait undang-undang Ormas sendiri Idealnya apa saja yang harus diatur di dalamnya Bu? Saya kira kalau kita bicara rancangan undang-undang orang gitu ya, kalau memang dibutuhkan ini kepentingan seni gitu ya perlindungan jemin hadirnya sebuah orang Misalkan bisa saling bekerja sama, ya ini yang harusnya diatur. Dan bagaimanapun yang namanya sebuah undang-undang, rancangan undang-undang itu tidak boleh berlawanan dengan konstitusi. Selain juga undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata aturan pembuatan peraturan perundangan. Rancangan undang-undang itu harus bisa melindungi gitu ya. Kalau ini RU Ormas. Artinya saya melindungi ormas-ormas yang ada di sini, jangan kemudian membuat gitu ribetnya masyarakat berserikat atau berorganisasi. Demikian Wakil Ketua Komnas Perempuan Mas Rucah, Saya Wendy Lim.